manise Indonesia. Artis muda bertalenta, artis muda banyak sekali penggemarnya. Kasih oplok-oploknya mana untuk Jihan? Audi. Du. Pala, Kita nyanyi gambar lagi semuanya baran sabahı yolu manisa'yı Oh, Oh Kepok tanganin Omriya mana dong? Oh, Terima kasih banyak. <laughs> Oke. Okay.